Nabiwalisalam. Nih saya ketika dia sampai ke daratan ketahuan, eh kau berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Sallam. Nabiwalisalam tidak bisa ada satu lubang jarum pun peluang untuk orang berdusta at atas nama Rasulullah Sallallahu alaihi wa Sallam. Tidak bisa dengan ilmu ini luar biasa. Ha, maka kalau kita tenggelam dalam ilmu ini Mengarungi ilmu ini, samudra ilmu ini Di situ kita melihat Kata-kata yang paling pantas hanyalah Allahu Akbar Betul-betul Kita melihat maha besarnya Allah Yang menurunkan agama demikian Agungnya dan demikian kokohnya Sehingga tidak ber, diberi kesempatan orang meragukannya Walaupun satu rambut pun tidak, di, di, eh, tidak diberi kesempatan untuk bergerak menggoncangkan hati Nah, jadi ikhwanna Memang sangat jelas hikmah kenapa kita Diperintah oleh Rasulullah SAW, taqlubul ilmi faridatun ala muslim. Menuntut ilmu agama ini wajib atas setiap muslim, pria maupun wanita. Karena memang semakin orang itu menuntut ilmu ini dengan cara yang disebutkan tadi, yaitu ikhlas, lillah fidda, sibuk mengamalkan itu semua dalam rangka untuk Mengharap dilihat oleh Allah dengan penglihatan Ridho, maka dia akan betul-betul merasakan lezatnya iman dan indahnya Islam. Tanpa itu nggak mungkin. Dan kalau orang itu memperjuangkan agama dengan cara begitu, Allah akan menolongnya. Ya? Wallahu a'lamu bi'ssawab. Ada pertanyaan? Waduh, banyak sekali. Hah? Kata penanya dalam mengatur maslahat muslimin terutama di Indonesia diidentikan dengan mengambil posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Apakah? dakwah parlemeniah yang dilancarkan oleh anak-anak muslimin sekarang sesuai dengan tuntunan Islam yang dengan harapan akan membawa kemaslahatan pada umat kemaslahatannya masih belum jelas sampai hari ini Dawah parlemenia itu sudah dilaksanakan sejak berdirinya republik ini iya tapi kondisi politik umat islam tambah plus tambah gak karuan yaitu posisinya umat islam ialah tukang teriak di pinggir jalan nah maka perlu dipertanyakan apa Maslahat konkret Daripada dakwah parlemeniah itu Bagi Umat islam Perlu dipertanyakan Ya Dakwah melalui parlemen itu Jadi Kalau kemaslahatannya Masih perlu dipertanyakan Sekarang Madorotnya sudah jelas dan nyata Madhorotnya apa? Orang yang dengan alasan dakwah masuk parlemen Terpaksa harus mengorbankan Prinsip agamanya dalam saat-saat tertentu Demi perhitungan politik Contohnya Partai yang meneriakkan Islam BKS umpamanya, Terpaksa Membuat keputusan Menolak piagam Jakarta Yang isinya ialah Dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluknya Ditolak Demi perhitungan politik Lawang partai Islam Dan selalu menampilkan Islam bagi umat Islam Untuk merekrut konstituen tapi menolak islam loh kenapa wah itu perhitungan politik ya akhi nanti urusannya nanti di belakang hari kita akan menyusun kekuatan guna menjalankan syariat islam bagi pemeluknya ya partai islam yang lainnya P3 katanya terpaksa Terpaksa opo <risas> Terpaksa Dorurot katanya Mencalonkan Megawati Sebagai presiden Padahal fatwa sebelumnya dari Keputusan uh, P3 Bahwa Perempuan haram Hukumnya menjadi Kepala negara Loh sekarang kok jadi mencalonkan Megawati Wah Dorurot ya akhi Darurat batukmu, darurat. ha? Darurat, darurat. Apa ini? Kenapa ini semua terjadi dengan alasan darurat atau dengan alasan perhitungan atau istimasi politik dan sebagainya? Sengaja-sengaja menginjak-injak hukum Islam dengan alasan demi memperjuangkan Islam, menginjak-injak hukum Islam demi memperjuangkan hukum Islam jadi mazorotnya sudah nyata-nyata ada dan kelihatan dengan kasat mata bahwa prinsip agama terpaksa di, dipermainkan dan diperjualbelikan ya tapi maslahatnya belum jelas dan masih sangat dipertanyakan maka keparlemenan itu adalah salah satu bentuk-bentuk bid'ah dalam perekara politik yaitu bid'ah demokrasi dan sebagainya lalu kalau sudah itu ditempuh harus dengan menjalani bid'ah mungkaroh demokratisma itu apa yang bisa diharapkan kemaslahatannya kalau sudah demikian Masyaratnya sudah jelas Tapi masyaratnya masih angan-angan Belum konkret Loh, Tapi kita berhasil menelorkan undang-undang yang begini Undang-undang yang begitu dan sebagainya Setelah undang-undang itu ditelorkan bagaimana Ya terserah pengamalannya kepada kabinet Jadi Kemaslahatannya masih Di buku undang-undang dan di pelaksanaan hidup bernegara dan berbangsa masih belum jelas sampai hari ini keadaan umat islam dengan adanya partai-partai islam tidak menjadi lebih baik daripada keadaan umat islam ketika tidak berpartai ya. Partai Islam itu ada sejak zaman Jepang itu, yaitu Majlis Takla eh, Muslimin Indonesia, eh, kemudian membentuk Masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi begitu pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan. Pada tahun 1955 Itu sudah Berdiri Masyumi partai Tunggal Bagi kaum muslimin di Indonesia Ketika membahas Permasalahan formasi kabinet NO dan P PSII Keluar dari Masyumi Dan berdiri sendiri mendaftar di KPU untuk ikut pemilu ya. akhirnya Masyumi waktu itu hanya menjadi runner up nomor 2 dalam pemilu tahun 55 nomor 1 PNI nomor 2 Masyumi nomor 3 PKI ya. nah Setelah itu Terbentuklah konstituante Tahun 55 Setelah pemilu Keberadaan Parlemen yang namanya Konstituante Hasil yang konstituante ini Adalah hasil pemilu Dibanding Dengan keberadaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kedip yang parlemen sebelum adanya pemilu Lembaga Yang merupakan Pengganti fungsi parlemen sebelum pemilu Jauh lebih bermanfaat Kenip Komite Nasional Indonesia Pusat Dan lebih nyata hasil-hasil keputusannya Dibanding dengan Konstituante yang hasil pemilu itu tadi Knet dibentuk dalam keadaan umat Islam belum punya partai Dan kemudian duduk di Knet Karena ketokohannya Menghasilkan keputusan-keputusan besar Dan bersejarah bagi Indonesia antar lain Di mana diajukan di Knet itu Pada tahun 50, 1950 Setahun setelah konferensi Meja Bundar Diajukan oleh umat Islam melalui Dr. Muhammad Natsir komit, apa, Mosi integral Yaitu saran untuk persatuan Indonesia Yang semula Indonesia RIS Republik Indonesia Serikat Hasil keputusan dari konferensi Meja Bundar di Den Haag Tahun 49 Tahun 50 bubar RIS Menjadi NKRI Sampai hari ini kita Rasakan manfaatnya nah, Dibanding dengan Konstituante hasil pemilu Bekerja 4 tahun Setelah pemilu tahun 59 Dibubarkan Dengan Dikembalikan kepada undang-undang dasar 45 Ah, ha. Jadi Sungguhnya Umat islam tidak menjadi lebih baik Ketika Dengan kemudian mereka terjun dalam perjuangan kepartean Ya Dibanding perjuangan mereka ketika belum ada partai Umat islam dalam masa orde lama Dengan kepartainya Ujung-ujungnya dibubarkan Partai Islam Kalau tidak mau bubar Harus menerima nasakom nah, Akhirnya Yang mau menerima nasakom masuk Dan kemudian bahkan Sempat tokoh-tokohnya masuk Dalam Dewan Revolusi g 30 SPKI PKI ha? yang dibentuk waktu itu tahun 65 dalam mendukung pemberontakan PKI GIAI Haji Sirodi Abbas dan sebagainya jadi demi politik korban segala-galanya sudah terjadi pengorbanan agama segala-galanya yang dilakukan oleh umat Islam Ya Allah, kalau sudah begitu apa sekarang yang dikejar melalui perjuangan parlemen ini? Sementara cara perjuangan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para salafus saile jelas adalah cara perjuangan yang mencapai kemenangan yang gemilang. Maka kenapa kita tidak merujuk kepada cara perjuangan teori perjuangan yang telah diterapkan dan telah terbukti kemenangannya, yaitu sunnah Rosulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dan meninggalkan? Kenapa kok justru meninggalkan sunnah dan kemudian mengerjakan cara perjuangan kaum Demokrat yang kemenangannya hanya retorika semata? di dunia retorika saja atau di dunia buku undang-undang, ya? -undang? Inna Lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ada pertanyaan di sini, uh, apa tanggapan Ustadz soal bencana Aceh? Apakah hal tersebut bisa dikatakan adat mengingat di sana mayoritas muslim kalau Malapetaka datang itu adalah adab ya hanya saja adab itu akan berubah menjadi peringatan dan pelajaran bagi orang-orang mukmin yang punya hati maka dia akan kembali kepada kebenaran dan kembali untuk merujuk mengoreksi diri apa yang salah pada diriku ini sehingga adat itu menjadi manfaat dan menjadi berubah menjadi kenikmatan tapi Hadat itu akan semakin menjadi malapetaka lalu menimpa orang yang kosong hatinya dari iman Dari zikrullah Kena hadat Kemudian Membuat Perkiraan-perkiraan Khurafat Membuat Anggapan-anggapan syirik seperti Adab yang pernah turun di apa Desa Turku dengan peristiwa Wedus Kembel apa ceritanya Oh karena yang bau reksol di gunung itu marah setan Dedemit yang ada di gunung itu marah berhubung pembangunan lapangan golf di sana itu tidak izin kepada yang bau rekso maka harus ada sesajian upacara sesajian penyembelian kerbau untuk setan-setan yang ada nah, ini namanya sudah jatuh gepeng pula ini. Nggak, bukan sudah jatuh tertimpa tangga pula itu pepatah kuno kalau pepatah reformasi sudah jatuh gebeng pula Ya Sudah kena azab syirik pula Nah Azab yang demikian dahsyat di Aceh Yang Tentu karena Dosa Yang dilakukan Oleh kaum muslimin Di sana Ya Bukan berarti yang belum kena azab itu enggak ada dosanya. kan? Jangan-jangan menunggu giliran. ya? Ketika terkena azab itu dilansir oleh mas media adanya kuburan Sultan Malikus Soleh yang tidak tersentuh air karena kekeramatan kuburan ini. Ya, karomah yang ada di kuburan ini dan mampu melindungi orang-orang yang lari mengungsi ke kuburan tersebut. Ya. Nah, ini coba kita lihat orang-orang yang hatinya tidak ada tauhid dengan datangnya azab ini justru Semakin Membikin kesimpulan-kesimpulan syirik Ya Kemudian Ada pertanyaan berikut berikutnya Bagaimana fatwa MUI Masalah sholat raib untuk Aceh Tolong jelaskan Soal sholat raib Iya sholat ghaib itu diperuntukkan bagi saudara kita muslim yang meninggal dunia dalam keadaan tidak dirawat secara Islam ini diambil kesimpulan demikian dari apa yang diceritakan tentang Peristiwa meninggalnya Raja Najashi, Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Raja Najashi mati di atas Islam. Maka dipastikan Raja Najashi tidak disolati jenazahnya, karena yang merawatnya adalah orang-orang nasor, dan mereka tidak tahu kalau Najasyi ini telah masuk Islam. Ya. Akhirnya Rasulullah menyolati Saba Raja Najashi ini di Madinah sementara jenazahnya ada di Ethiopia. Rasulullah dan para sahabatnya. Ini salat gaib untuk Najashi. Maka sekarang Kau muslimin saudara-saudara kita terkena hadap. Kemudian mereka banyak yang hilang. Kalau hilangkan berarti tidak disolat, nah, maka kita melakukan sholat qoaid untuk mereka adalah syar'i, adalah memang dituntunkan oleh sunnah. Dan setelah datangnya berita tentang sekian ribu orang yang hilang, maka Alhamdulillah kita segera Bi inayatillah untuk melakukan sholat gaib untuk mereka Maka menunaikan sholat gaib untuk Mereka yang tidak disolati karena hilang Atau mayatnya Segera dikubur dalam keadaan tidak sempat lagi untuk dirawat secara normal Nah tentu ini perlu mereka mendapatkan Atau memperoleh sholat ra'id Dari kita kaum muslimin. Kemudian pertanyaan berikutnya Dalam keadaan darurat seperti di Aceh Apakah boleh dibakar? mayat itu menurut syariat Islamia karena mayat sudah busuk. Tentunya kalau dalam keadaan darurat hal itu boleh. Kalau sampai pada tingkat darurat, tingkat darurat itu tingkat ketika menjadi ancaman terhadap yang hidup yaitu penyakit. Dengan mayat yang tidak dikuburkan atau tidak bisa tidak sempat dikuburkan karena terlalu banyaknya itu boleh untuk dibakar sebagaimana keadaan darurat ketika terjadi kematian yang mencurigakan sehingga yang semestinya menurut syariah mayat itu tidak boleh dibedah haram hukumnya membedah mayat tetapi karena kondisi darurat yaitu Demi untuk membongkar peristiwa yang dicurigai, dicurigai sebagai pembunuhan Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengotopsi mayat itu Boleh untuk membongkarnya Dengan cara mengotopsi mayat itu Membedah mayat itu Ya, Nah jadi Kondisi darurat itu ialah kondisi di mana sudah menjadi ancaman bagi yang hidup, ha? akan menimbulkan masada yang lebih besar, akan meminta korban yang lebih besar lagi daripada yang sudah. Maka ketika tidak ada jalan lain kecuali jalan dengan dibakar mayat itu, ini dibolehkan. Cuman masalahnya memang Harus dipertimbangkan mafsada lainnya lagi Yaitu mafsada perasaan kaum muslimin Yang tentunya tidak sembarang kaum muslimin menerima keterangan tersebut Sehingga akan menimbulkan fitnah di kalangan mereka Ini yang harus dijaga Maka kalau sudah demikian Ya, bagaimana pemerintah untuk mengkoordinir apa? penguburan mayat-mayat itu dengan cepat. Seperti contohnya mayat itu dalam keadaan belum diapa-apakan, belum dimandikan, belum dikafani, kemudian dalam keadaan belepotan begitu badannya di eh, diambil oleh Uh, alat apa itu namanya? Shower itu terus dituangkan uh, di truk, kemudian dari truk itu dituangkan ke ke, ke uh, kuburan apa lubang besar. Harga semuanya tidak mencocoki tuntunan syariah, tetapi kondisi dorwat memaksa pemerintah untuk cepat bertindak. Semakin lama mayat itu. Nah, tidak dikubur akan semakin besar peluang untuk tersebarnya apa, infeksi yang akan membunuh orang yang hidup. Nah, terdapat apa itu bakteri-bakteri tertentu dari tubuh mayat itu yang akan bisa mem mematikan dan membunuh yang hidup melalui luka. Ke kecil yang terjadi pada orang yang hidup itu tertempel oleh bakteri dari tubuh mayat itu mati itu orang kalau tidak tertolong bahaya sekali dan sampai-sampai dikatakan mayat yang tertelungkup hati-hati nah untuk me mengambilnya sebab ketika di bu, eh, di eh, diambil mayat itu dari perutnya itu yang sudah rusak akan keluar bakteri-bakteri yang berbahaya itu tadi. Ha. Kondisi yang seperti ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dimandikan mayat itu, untuk kemudian dikafani, untuk satu persatu disolati. Ha. Maka keadaan masyarakat ratusan uh, uh, ribu mati, ratusan ribu lagi setengah mati, ratusan ribu lagi mati jiwanya, badannya hidup karena stres berat, ha? Jadi kondisi kayak gitu mau mengurus satu persatu mayat yang jumlahnya sampai hari ini sudah mencapai seratus ribu lebih. Tidak mungkin Maka terpaksa dikubur dengan cara Kolektif Seperti itu Nah itu keadaan Namanya keadaan dorurat Kita terancam Atau timbul Maksada ancaman yang serius Kepada lingkungan Dan kepada makhluk hidup Nah Makanya di dalam kondisi yang demikian Memang perlu mereka Kaum muslimin Yang dalam keadaan Mendapat musibah itu Mendapat hadap itu Segera mereka Perlu untuk ditolong Untuk diberi Bantuan Jangan sampai Yang membantu mereka Orang-orang Ahlul bidah Ahlul syirik ahlul kufur yang justru memanfaatkan hancurnya jiwa saudara-saudara kita kaum muslimin itu untuk kemudian timba mereka kepada kekafiran. Nah, ini tentu lebih parah lagi, malah petaka yang menimpa saudara kita itu. Ya, lebih dahsyat daripada kematian jasmani. Ya korban Dengan cara Ketika hancurnya Mental mereka dengan hadap ini Kemudian didatangi Diajak kepada Kekafiran, diajak kepada Kesirikan, diajak kepada Bidha Maka tentu ini lebih parah Mestinya memang Ahli sunnah wal jamaah Harus Menjadi pihak yang paling depan Dalam membela Kepentingan kemaslahatan kaum muslimin tapi, Wallah Alam, saya sendiri juga tidak tahu bagaimana caranya. Silakan pikir, setelah itu terserah anda. Ah, ilahuna Yaquan, karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.